So Hai semua, terima kasih tadi sudah menyaksikan video klipnya uh, Menurut kita, uh, video klip yang sekali ini uh, Sama bener -bener. sutradara mencoba menggabungkan beberapa apa, uh, Elemen uh, Elemen di, di dalam uh, cerita Habis itu uh, visual effect Habis itu uh, Badan hal lagi yang anda, asibu benya Sutradaranya uh, Bisa jadi uh, dia pengen di video-video ini <tabian> ada semuanya Jadi ada adegan kita main bandnya ada Terus ada ek -ek ya, visual um. efeknya juga ada Pengen ada juga cerita juga uh -huh. ada Jadi band bukan itu semua jadi satu, satu masalah Yang menarik yani Ya konsepnya kurang lebih seperti cover, cover scene Uba, Uba, ya. Air -air ya. Seperti itu, ya. ya kurang lebih seperti itu sutradarayanya Mas Rizal teman-teman. Eh menurut kreditnya eh Lokasinya waktu itu kita berudang, berudang Itu diri. pernah kita pakai eh uh, sutradara yang sama juga di eh Ciseung Batu. Eh Mas Rizal ya. juga sih. Iya. Mas juga. Eh sebetulnya terlalu lama standar ya. standar standar standar kita bekerja jadi lagu hidup untuk mematitan bambu ini pada intinya sih pada intinya setelah di dipanatkan lagi artinya adalah intinya cuma satu jangan terlalu bergantung terhadap seorang seseorang proses lagunya ini juga lumayan unik ya sebenarnya karena lagunya sendiri lagunya sendiri tanpa lirik itu udah-u udah ada sejak tahun So, mm. 7, Jadi pas lagi pembuatan album uh, Hari yang cerah lagi itu udah ada Cuman liriknya belum lengkap Jadi abis itu Memang yeah. saya waktu itu gak Dan kita juga gak Gak berhasil mm. menyelesaikannya gitu so, <tuh> Sehingga pada <tuh> akhirnya Sempat ada beberapa musisi yang mencoba juga Menuliskan uh, Liriknya Tapi juga pasti belum berhasil Sampai terakhir pada kita lagi rekaman album ini Yang gue taruh Hai akhirnya lihat uh, mencoba menuliskan mir itu dan uh, setelah dicoba dinyanyikan nah, tidak ada masalah habis di, di akhirnya, jadi <tuk> yang yang bikin lagi saya yang yangngeriknya Ryanan yang res kita Hai yeah. jangan lupa untuk subscribe channel musika studios Tius. di YouTube dengan menklik link di bawah ini